tau nah, juga kemudian tugas Rasulullah sallallahu adalah menyelamatkan umat manusia. Tugas Rasulullah menyelamatkan umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Rasulullah sallallahu menempatkan dirinya, saya ini ibarat seseorang yang melihat sekian banyak orang akan beramai-ramai melemparkan dirinya ke dalam jurang api neraka. Kemudian aku halau mereka supaya kemudian mereka selamat. Apalagi di Amerika itu tidak semua orang jahat kan? Yang jahat mungkin bos dan kelompoknya itu. Atau kemudian pemerintahnya apa? Amerika itu yang tadi diungkapkan oleh apa ini, syekh, jari degree. Nah sekalian makanya kalau kita bicara tentang apa ini hal-hal yang positif tentunya kita juga harus diungkap secara objektif apa yang sebenarnya terjadi di mereka dan akar keharusan apa yang harus kita lakukan jangan kita hanya kemudian menanti menanti sampai datanya memadai nanti kemudian kita hanya berpangku tangan karenanya saudara sekalian uh, saya koreksi terhadap buku ini padahal buku ini sudah sudah apa berulang kali dicetak ya tapi posisi apa ini uh, langsung lihat aja bukunya ya. nggak ada pendaulannya sudah lompat-lompat semua ini. Ya, tak apa. layout ini jelek sekali ini. Nampaknya dilakukan secara terburu-buru. Sehingga antara apa ini mukaddimah, pengarang lompat-lompat semuanya ini. Ada halaman 11, mundur lagi ke halaman 12 ke belakang, 13, mundur lagi ke 14 15. Jadi apa ini sisi peletakan apa e Layoutnya ini nggak nggak tepat karena apa ini menjadikan orang tidak nyaman membacanya. Kemudian e, buku ini e, perlu diulang kembali barangkali setelah buku ini sebagai masukan kepada pengarangnya, kalau bisa didudukkan secara ilmiah diatur lagi ya untuk supaya enak dibaca, enak dicerna dan orang mendapatkan gambaran secara oto bagaimana hakikat kehidupan di Amerika kalian kata orang Arab laisal khabaru kal muayana kalau berita saja enggak akan beda dengan orang akan beda dengan orang yang melihat secara langsung ya kalau Anda melihat Amerika dari dua sisi sisi pertama dari orang Amerika sendiri yang tinggal di Amerika ya itu mengungkap bagaimana sebenarnya yang terjadi di Amerika. Banyak sekali ungkapan para para apa? ilmuwan, para pemikir, para intelektual yang mengungkap tentang apa yang terjadi di Amerika. Kemudian yang kedua, bisa mengungkap tentang Amerika dari pandangan orang Islam yang pernah tinggal di Amerika. Dan itulah yang terjadi dengan Said Kutub. Barangkali Master Cari degrening ikuti set tutup nak set tutup itu tadinya dikirim oleh pemerintah Mesir untuk mendalami budaya Amerika pemikiran Amerika metode pendidikan Amerika bahkan kemajuan Amerika untuk dipindah ke Mesir. Karena beliau adalah orang yang sangat cerdas, cendekus mendapat tugas yang begitu besar beliau laksanakan ketika beliau berada di, Mesir, di Amerika apa yang tergambar sebelumnya itu ternyata semuanya keliru kemudian beliau mengungkap dalam satu buku berjudul Amerika Minadakhil Amerika dari dalam kalau anda ingin melihat apa ini Amerika dari kalangan orang-orang Amerika sendiri banyak sekali, ya. banyak sekali. Apalagi sekarang di Amerika itu ada namanya Profesor Irving, itu seorang Amerika asli masuk Islam. Kemudian di daerah beliau dia bikin Islamic Center, bikin Islamic Society, dia tampilkan Islam yang indah betul, sehingga banyak orang tertarik. Anda bisa mendengarkan ceramah atau tulisan daripada Khalid Yassin. Khalid Yassin ini warga Amerika kulit hitam. Dia pernah telefon saya dari Australia. Dia kemungkinan betul datang ke Indonesia untuk menyampaikan inilah Islam yang harus kita pegangi. Jangan mengikuti Amerika.